Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Bolehkah kita puasa eh, Rajab, Rohah, Ramadan Tiga bulan berturut-turut eh, Karena sepengetahuan saya Sunnah utama puasa itu adalah keutamaan sunnahnya ini apa yang Nabi Daud itu satu puasa satu satu hari puasa satu hari enggak satu puasa satu hari enggak nah boleh enggak kita melakukan rajab rohah Ramadan tiga bulan berturut turut puasa Apakah itu dilakukan oleh Nabi atau tidak Terima kasih mohon maaf wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh puasa bulan rajab, Ramadan sama Saqban sama Ramadan Puasa itu aslinya boleh kapan saja. Yang diharamkan itu hanya hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari tashrek. Lima hal saja. Kapan? Idul fitri jangan puasa. Idul adha jangan puasa. Hari tashrek itu setelah hari raya idul adha, uh, 11, 12, 13 itu haram berpuasa. Kemudian setelah separuh syakban itu adalah khilaf. Bahkan tapi Nabi Muhammad paling banyak puasa itu di bulan Sha'ban ya Memang di dalam madhab kita Imam Syafi'i misalnya disebutkan Kalau gak pernah biasa-biasanya puasa Setelah nisfu Sha'ban itu puasa itu juga ada yang mengatakan haram Tapi kalau memang disambung dengan puasa sebelumnya tidak Sudahlah kita gampangkan saja Anda boleh puasa rejab, boleh puasa Sha'ban, boleh puasa Ramadan Namanya puasa sunnah, ada sunat mutlak Ada puasa-puasa di bulan haram Muharram, Muharram itu adalah dianjurkan untuk kita berbanyak puasa. Muharram itu ada empat. Dhul Qodah, Dhul Hijjah, Muharram, Rojab juga Muharram. Di itu puasa rejab itu hanya namanya saja puasa rejab. sebenarnya puasa bulan haram. Bulan haram itu bulan yang punya keistimewaan bulan mulia. Ada empat rejab, satu sendirian rejab. Kemudian yang tiga beriringan. Dhul sebelum bulan haji ya. Dhul Qodah, Muharram atau bahasa kita selo besar suro. Jawanya ya, selo itu kapit. Eh, ya. selo besar suro. Ini tiga bulan haram dianjurkan untuk puasa. Recep puasa dianjurkan. Cuman bahasanya orang kampung saja puasa Reban ya. Padahal itu puasa bulan haram. Boleh mau puasa mangga Cuman orang itu tergantung kekuatannya Kalau kiranya lemah gak usah dipaksain Agar Ramadan nanti lebih kuat Jadi gak apa-apa anda puasa yang banyak-banyak boleh